ta kaji tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang itu merupakan pedoman dalam kita hidup di dunia ini dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu dengan yang namanya ilmu bahkan ilmu itu akan menjaga seorang hamba akan membimbing seorang hamba Untuk menjadi seorang yang terbaik itu ilmu. Berbeda dengan harta harta itu justru akan menyusahkan seseorang. Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dibandingkan harta ilmu agama itu lebih baik dibandingkan hanya apa? harta. Apa alasannya? Fa innal ilma suka Ilmu itu yang akan menjaga Anda. Ya. Orang memiliki ilmu, maka dia akan terjaga kehormatannya. Akan terjaga dari apa? Hartanya, amalannya, ya dia dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan keji. Dengan apa? Dengan ilmu. Dijaga dirinya mendapatkan yang namanya kebaikan dunia dan akhirat, ya, dengan ilmu. Berbeda dengan harta wa mal fa anta tahrusuhu. Adapun harta engkau yang setengah mati menjaganya. Ya. Kenyataan apa dengar ini Bapak-bapak? kalau ilmu itu bisa menjaga kita. Kita kan berbuat jelek, berbuat keji, ternyata apa? Kita ingat ilmunya. Oh, ini perbuatan dosa, perbuatan maksiat. ya. Ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Akhirnya apa? Dia tidak menjadi seorang yang hina. Nah, ya. Diri dari apa? Perbuatan keji, perbuatan hina. Ya. Berbeda dengan harta Harta itu engkau yang setengah mati menjaganya. Betul apa tidak? Iya. Engga usah jauh-jauh, Pak. Harta sandal saja, Pak. Ya. Kalau sendalnya jepit sih enggak setengah mati, Pak, ya. Dicuri sama orang ya beli lagi, ya. Coba panjenengan beli sandal yang harganya semisal berapa harganya, Pak? 200. Pinten? 200. 200. Ada, Pak, ya? Ada. Banyak, Pak, ya belinya di mall itu ya. Harganya 200.000. Iya. Di masjid, waduh. Bingung, Pak ya. Sini lagi ya kalau masinya Kali Gondang yang Salaman, ya. Kalau masinya Masjid Agung, Pak. Iya, saya bolak-balik hilang, Pak. Padahal saya jemaah tetap di situ, Pak. Setiap sore saya ke sana. Baru beli sendal, hilang. Ah gitu. Lagi salat enggak tenang, waduh sendal nah saya nanti masih apa enggak itu. Ya, itu baru apa? Sandal. Ya. kita yang mati menjaga ya contoh yang lain semisal anak-anak muda semisal senang beli helm yang bagus ya ya gak, Pak ya. zaman sekarang itu helmnya mahal-mahal bagus kira-kira kalau helmnya mahal asal naruh apa dibawa terus Pak ya. masuk ke toko saya dibawa khawatir apa hilang, hilang. sulit apa enggak itu sulit ya tapi demi menjaga harta demikian pula yang lebih besar harta berupa motor ya ataupun mobil itu setengah mati menjaga bahkan saya pernah dapat cerita ya di Jakarta tapi Pak di sini juga katanya ada satu rumah itu satpamnya 12 di Purbalingga juga ada katanya gitu ya kenapa saking banyaknya harta karena takut khawatir hartanya itu apa hilang. Itu kenyataan. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya harta itu setengah mati kita menjaganya. Berbeda dengan yang namanya ilmu, ya. Itu ilmu yang akan menjaga seseorang. Ya. orang yang punya ilmu akan dijaga. Dan tentunya ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ilmu ya, yang itu diamalkan. Ya. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang membahatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Maka dahulu dikatakan kafa bi khasyatillah Cukup seorang itu takut kepada Allah dikatakan berilmu. Ya. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, semakin dia belajar ilmu agama, semakin takut kepada Allah. Ini menunjukkan dia orang apa? Orang yang berilmu. Ya. Cukup seorang itu dikatakan orang yang bodoh ketika dia bermaksiat kepada Allah. Tahu ilmunya tapi masih suka apa? Bermaksiat. Dia tahu ilmunya. Ya. Tapi dia bermaksiat kepada Allah. Ini orang yang bodoh. Dia tahu keutamaan sebuah amalan-amalan ibadah, tapi dia itu enggak mengerjakan, orang yang bodoh. Karena gitu Kalau kita saja dalam urusan dunia semisal peluang usaha, semisal kalau kita usaha ini hasilnya satu hari itu sampai 2 juta semisal. Kecil lah banyak, Pak. Oh, besar banget, Pak, ya. Kok dia enggak ambil kesempatan? Kira-kira orang pintar bodoh? Orang bodoh. Contoh semisal, Pak. Orang itu dijanjikan ya kalau orang itu baca Quran sehuruf berapa? 10 kebaikan ya. 10 kebaikan. 10 kebaikan gandakan lagi. Ya. Maka kalau orang itu enggak semangat baca Quran, itu orang bodoh orang pintar? satu huruf dikasih pahala berapa? 10 kebaikan loh, kalau bismillah saja itu sudah berapa itu bismillahirrahmanirrahim berapa huruf itu ya kok dia gak tertarik semisal baca Quran itu orang pintar atau bodoh Pak dengan <tik> <tik> <tik> <tik> ya, yang ini ya yang jawab ya iya <tik> itu contoh Pak belum lagi amaliah yang lainnya ya kok kalau kita sudah belajar ilmu agama ya mungkin setiap malam Jumat atau malam Kamis kita ngaji sementara enggak bertambah semangat kita dalam ibadah enggak bertambah rasa takut kita kepada Allah itu orang yang bodoh. Iya. Allah Subhanahu wa taala sekian banyak menyebutkan keutamaan kutaman sebuah amalan kita enggak tertarik. Iya. Atau sebaliknya Allah mengancam menjanjikan dengan azab yang pedih sekian banyak apa? maksiat-maksiat kita masih berani melanggarnya ya dikatakan orang yang bodoh. kafa bi ya ilman wa kafa bi jahlan. Cukup seorang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah. Dan cukup seorang itu dikatakan bodoh ketika dia bermaksiat kepada Allah. Maka ilmu sekali lagi adalah perkara yang sangat penting. Bahkan ilmu agama itu adalah satu-satunya peninggalan warisan nabi yang sampai sekarang masih ada. Iya. Tentunya warisan yang sifatnya hakiki. Iya. Walaupun Nabi Shallallahu meninggalkan warisan ya, bukan warisan harta. Ya. Warisan Nabi itu adalah apa? Ilmu. Ya. Innal Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan yang namanya harta dinar ataupun harta dirham. Innamawarasul ilma hanya saja mereka itu mewariskan yang namanya ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wa afir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama, dia telah mengambil warisan ya dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira panjenengan seneng enggak dapat warisan Nabi? Ya. Ketika panjenengan itu belajar ilmu agama itu sama saja sedang apa? mengambil warisan Nabi. Semakin banyak ilmunya, semakin diamalkan, semakin banyak mendapat bagian. Itu sama saja dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang kami muliakan, kita melanjutkan dari bab yang dibacakan sebelumnya terkait dengan Ayat Allah taala dalam surat Ali Imran ayat ke 65 sampai 67. Tentang mereka Ahlul Kitab, siapa Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Ahlul Kitab yang mereka itu yuhaajjuuna fi Ibrahim. Mereka saling berselisih ya tentang Nabi Ibrahim alaihi Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah beragama Yahudi. Orang Nasoro mengatakan Ibrahim agamanya apa? Nasoro. Ya. Seperti itu. Tapi tidak mungkin. Ya. namanya Nabi, Nabi Ibrahim alaihi hidup sebelum apa? Sebelum mereka datang, yaitu sebelum orang Nasoro dan Yahudi itu diutus. Ya. Maka tidak mungkin. Yang ada harus mengikuti Kemudian dibawakan ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 Allah katakan di sana wa may yaghzu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istaufainahu fid dunya la Barang siapa yang benci Benci terhadap agama Nabi Ibrahim. Iya. Illa man safiha nafsah. Kecuali orang yang bodoh orang yang dia itu apa? memperbodoh dirinya. Wa sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim fi dunya di dunia sebagai khalilullah kekasih Allah wa innahu fil akhirati dan sungguhnya dia di, di akhirat kelak laminas solihin termasuk hamba-hamba yang saleh ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk membantah orang-orang kafir ya ayat ini dibawakan untuk membantah orang kafir apa sih uh, yang mereka sebutkan sebelumnya ya. Mereka itu mengaku agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Mengaku bahasa Nabi Ibrahim termasuk agama mereka. Ya. Sementara mereka agamanya berbuat syirik. Ya. Maka di sini dikatakan barang siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang apa? Orang yang bodoh. Ya. Agama Nabi Ibrahim ini agama tauhid. Ya. Agama tauhid Pagan itu merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Yeah. agama tauhid. Allah memerintahkan supaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti agama nabi Ibrahim. Yeah. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 123. Yeah. Ini perintah supaya nabi Muhammad sallallahu wasallam ya, mengikuti Nabi Ibrahim dalam beragama. Allah menyebutkan summa au hayna ilaika anittabi millata wa musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada muwahhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau mengikuti milah agama Nabi Ibrahim hanifah yang lurus Wa ya. ma musyrikin dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini perintah sangat jelas. Supaya Nabi Muhammad sallallahu wasallam mengikuti millah atau agama yang dibawa oleh ya Nabi Ibrahim alaihi Dan juga nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Ya, karena dikatakan bahasa Nabi Ibrahim itu abul anbiya, bapaknya para nabi dan rasul dari keturunan beliau lahir ya seluruh para nabi ya termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari jalur siapa nabi Ismail ya. baik jadi ayat ini disebutkan untuk membantah orang-orang kafir fima iftada'uuhu wa ahdatsu hum minasy-syirki al-mukhallif limillati ibrahima Al-Khalili Imam Ayat ini disebutkan untuk membantah ya, orang-orang kufar dari kalangan orang-orang musyrikin yang mereka itu ibtada'uhu Ya, mereka mengadakan perkara baru, <tuh> mengadakan yang namanya pesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan apa? Mereka itu menyelisihi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, supaya ngikuti Nabi Ibrahim ternyata mereka itu apa? Membuat agama baru. Membuat perkara baru. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab tidak? Ya. Ini bentuknya. Ya, bentuk mereka itu membuat perkara baru, yaitu mereka berbuat syirik dalam beribadah. Baik. Sementara Nabi Ibrahim itu adalah Imamul Hanafa, ya. Imamnya orang-orang yang lurus, ya. Imamul Muwahidin, imamnya ahli tauhid, ya. Tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau alaihis itu berlepas diri ketika kaumnya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah yang sangat dikenal oleh kaum muslimin. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini eh, menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya tadi, ya. Setelah itu beliau mengatakan berlepas diri dari kesyirikan mereka, ya. Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat yang ke-78 79, ya. Allah berfirman Mengisahkan Nabi Ibrahim alaihi Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun Wahai hayakumku sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sekutukan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku semata kepada Allah yang telah menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi hanifa dengan lurus ya, artinya beribadah hanya kepada Allah saja meninggalkan peribadahan selain Allah wa ma ana minal musyrikin dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin demikian pula dalam surat az zuhruf ayat ke-26 sampai 27 Ini juga mengisahkan Nabi Ibrahim berlepas diri dari agama ayahnya, agama menyembah berhala. Ya. Dikatakan wa idza ibrahimu abihi wa qaumihi Dan tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian ibadahi selain Allah ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdin kecuali kepada zat ya yang telah menciptakan aku sesungguhnya Allah ya yang memberikan petunjuk kepadaku ya ayat-ayat ini jelas ya tentang bagaimana agama Nabi Ibrahim bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid dan meninggalkan kesyirikan ya dan ini yang diperintahkan untuk kita mengikuti. Di sini juga diambil pelajaran para jemaah bahwasanya di sana seorang yang bertauhid tidak cukup ya, tidak cukup ketika dia hanya beribadah kepada Allah semata, tidak cukup. Terus bagaimana? Di samping dia beribadah kepada Allah semata, ya, dia meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Itu maksudnya. Ya itu maksudnya. Jadi eh, yang namanya tauhid itu beribadah semata-hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh peribadahan untuk selain Allah. Ya, ini baru dikatakan yang namanya apa? seorang bertauhid, ya. Ada yang namanya eh isbat, ada yang namanya nafi. Menetapkan ibadah semata-hanya kepada Allah dan apa? menafikan peribadahan selain Allah. Baik. Baik, ini pelajaran yang berharga ya tentang yang namanya tauhid dan perintah untuk apa? Untuk seorang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dan dikatakan barang siapa yang benci kepada milahnya Nabi Ibrahim, itu orang yang apa? Orang yang bodoh. Ya. Yaitu agama tauhid. Baik. Kemudian dibawakan hadis yang berikutnya Itu hadis tentang khawarij sudah lewat pembahasannya tentang hadis khawarij. Kemudian belum menyebutkan wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala dan padanya Nabi sallallahu alaihi juga bersabda inna ala abi fulanin al Ini pembahasan uh, yang berikutnya Dikatakan disebutkan hadis dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim dikatakan sesungguhnya keluarga Abu Fulan ya itu tidaklah menjadi wali-waliku tidaklah mereka itu orang-orang yang aku cintai ya Inama auliya hanya saja wali waliku orang-orang yang aku cintai adalah orang yang bertakwa. Ya. Disebutkan hadis ini para jama'ah Ini untuk menjelaskan bahwasannya yang namanya kewalian, kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, adalah kepada orang-orang yang mereka bertakwa. Ya. Sekaligus di sini beliau sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri kepada setiap orang yang mereka itu apa? Mengadadakan perkara baru. Ataupun orang-orang yang mereka tidak apa? menghambakan dirinya kepada Allah tidak dianggap sebagai keluarga nabi. Ya. Tidak dianggap sebagai orang yang dicintai nabi, sekalipun orang-orang terdekatnya nabi. Ya. Ini pelajarannya disebutkan dalam hadis ya man batha bihi amaluhu lam bihi masabuhu ya barang siapa yang amalannya itu pelan maka enggak bisa dicepatkan dengan kedudukannya maksudnya apa yang namanya amalan orang itu masing-masing ya tidak bisa apa membantu sebagian dengan sebagian yang lainnya sekalipun itu keluarganya nabi tapi ternyata dia itu apa orang yang kufur maka bukan mendapatkan tidak mendapatkan kecintaan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri kemudian memanggil keluarganya ya ini ketika turun ayat wa angzir asyirota kal aqrabin kemudian beliau mengumpulkan keluarganya ya sembari mengatakan ya ma'syara quraisy istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a beliau sambil berceramah berpidato kepada keluarganya ketika itu wahai sekalian quraisy ya suku so, itu adalah apa sukunya nabi ya beliau mengatakan sekalian kaum quraisy ya Isytaru anfusakum jagalah diri-diri kalian la ughni minallahi syai'at sesungguhnya aku tidak bisa ya membela sedikit pun untuk kalian di hadapan Allah Subhanahu taala artinya wahai sekalian kaum Quraisy kalian hendaknya apa Ber beramal beribadah kepada Allah karena aku tidak mungkin bisa membantu kalian ya Kemudian beliau menyebutkan ya Bani abda Manaf la uhni ankum min Allahis syai'a sekalian Bani Abdul Manaf sesungguhnya aku apa tidak mungkin mampu ya untuk membantu kalian sedikit pun ya kalau kalian itu kufur kepada Allah Kemudian beliau menyebutkan nama pamannya ya Abbas ibna Abdul Muthalib wa Abbas bin Abdul Muthalib la sesungguhnya aku tidak bisa membantu mu sedikit Kemudian beliau memanggil e, bibinya, ya Safiyah ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahai hi bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak bisa membantumu sedikitpun pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir beliau memanggil putrinya ya Fatimatu binta Muhammadin Wahai Fatimah bintu Muhammad salini masyi'ti min mali mintalah kepadaku dari harta yang kamu inginkan kalau kamu minta harta silahkan ya la uhni anki min allahi syai'a tapi aku tidak mungkin bisa membantumu Sedikitpun ya dibawakan hadis ini ya Bahwasan yang namanya seorang itu sesuai dengan apa? sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat ke-132. Wa likullin darajatun Dan masing-masing orang itu akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ya. Demikian pula nanti di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya apa? Yang namanya hubungan nasab. Ya, hubungan nasab tidak ada lagi. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101 Allah mengatakan fa idza nufikha sur fala ansaba Dan tatkala sudah ditiupkan sangkakala, ya maka tidak ada yang namanya apa hubungan nasab diantara kalian ketika itu dan tidak ada mereka saling apa saling bertanya artinya masing-masing orang itu mendapatkan sesuai dengan apa amalannya masing-masing bahkan digambarkan ketika itu ya seorang akan lari dari apa dari saudaranya akan lari dari ayah dan ibunya akan lari dari istri dan anaknya ya disebutkan dalam surat Abasa ya. ketika اللهم menyebutkan di sana yauma yafirul mar'um akhi wa ummihi wa abihi wasahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuhni karena pada hari itu masing-masing orang itu sibuk dengan apa dengan urusannya sendiri-sendiri begitu pula ayat ini ataupun hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah membahas tentang apa? Nabi sallallahu alaihi berlepas diri dari setiap orang sekalipun itu keluarganya yang mereka itu berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu taala, ya. Dicontohkan seperti siapa? Seperti pamannya, ya, yang bernama Abu Jahal atau paman yang bernama Abu Lahab, ya. Itu paman Nabi. Tapi beliau berlepas diri ya. Begitu pula paman yang lainnya seperti Abu Thalib di akhir hayatnya beliau ini apa? meninggal di atas kekufuran. Berlepas diri. Ya. Sekalipun itu pamannya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi pun apa? Berlepas diri dari mereka. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi itu akan menjadi wali, ya, mencintai dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Sekalipun tidak punya hubungan nasab sama sekali ya. Contoh seperti Salman Al-Farisi dari Persia, ya. Yang dulunya Salman Al-Farisi ini anaknya ya tokoh dari kalangan Majusi. Kerjanya itu hanya, Pak, menunggu api setiap hari. Setiap hari nunggu api supaya jangan mati karena api itu apa? disembah oleh orang-orang Majusi. Suatu ketika Allah berikan hidayah kepada Salman Al-Farisi, ya. Untuk apa? untuk bisa keluar dari rumahnya. Ya. Sampai singkat cerita, kisah yang sangat panjang sebenarnya, bertemu dengan Nabi SAW. Orang Persia, ya. Tapi akhirnya apa? Sangat dekat dengan Nabi, ya. dengan sebab keimanan keimannya. Tapi keimanannya. Begitu pula seperti sahabat Bilal bin Rabah, ya, Al habashi Seorang apa? Afrika, Ethiopia ataupun Habasyah, ya. Beliau menjadi sahabat Nabi bahkan orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat yang lainnya seperti Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, ya, dari Romawi. Kemudian beliau masuk Islam namun sangat dekat ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kedekatan itu semuanya ini merupakan sebab karena keimanan seseorang, ya. Karena ketakwaan seseorang, ya. Demikian pula ketika Allah menyebutkan <tuh> Allah ya ataupun memuliakan seseorang dengan apa? Dengan sebab takwanya. Inna <tuh> akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling apa? Paling bertakwa. Baik. Ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah wa dan padanya juga Nabi sallallahu wasallam menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik an Anasin dari sahabat Anas ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madzukir Nabi sallallahu alaihi disebutkan kepadanya Anna ba'dussahabati qala Wa sebagian para sahabat berkata. Ya, ini e, kisah yang sering kita dengar tentang tiga orang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Tentang ibadahnya Nabi. Ya. Kemudian dikhabarkan bagaimana seriusnya, bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi dalam beribadah. Kemudian mereka saling mengatakan ama ana fala akulu lahma adapun saya tidak akan makan apa daging ya waqala akhor kemudian yang lainnya mengatakan ama ana fa akumu wala anam saya akan terus salat malam tidak pernah tidur waqala akhor yang lain mengatakan ama ana fala atazawajun nisa saya apa tidak akan menikah ya wa qala akhar ama ana fa wala uftir saya akan puasa tidak pernah berbuka maka ini ya perbuatan mereka yang sudah berjanji dengan janji-janji tadi terdengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka rasul pun mengatakan Lakini Akumu wa'anam anam wa asmu wa uftiru nisa wa lahma Sesungguhnya aku ya salat malam dan juga saya apa tidur. Saya puasa, saya juga berbuka dan saya juga menikah ya. Dan saya juga makan daging ya. Fa man rahiba sunnati fala Barang siapa yang dia benci dengan sunnahku ya, maka bukan termasuk dari golonganku. Hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah Tentang Islam itu adalah agama yang apa? pertengahan. Ya, di antara yang namanya Qutaman Islam, Islam adalah agama pertengahan. Ya. Bukan agama yang ekstrim bukan pula agama yang bermudah-mudahan. Ya. Maksud dari hadis ini adalah apa? al-iktisad fil amal. Itu hendaknya seketika seorang itu beramal dengan pertengahan, tidak ekstrim, tidak pula apa? bermudah-mudahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan Wasato Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan ya. Maka diantara ciri Islam ciri agama Islam adalah agama Islam agama yang senantiasa di tengah-tengah ya. Tidak ekstrim berlebih-lebihan tidak pula bermuda-mudahan dalam apa? dalam beragama, ya. Dan ini jaminan agama yang pertengahan, agama yang senantiasa akan lurus, ya, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun penjelasannya insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang binillahitaala. Ini panjang membahasannya karena terkait dengan prinsip ya, dari prinsip agama Islam yaitu al-wasathiyah ya, agama yang pertengahan. Masih ada waktu atau sudah habis ini? Berapa menit, Pak? 5 menit ada ya? ya Silahkan barangkali ada pertanyaan. Ada Bapak-bapak? Ada yang bertanya lewat lewat tulisan. Hukumnya kredit barang seperti baju, kompor ya, dan apakah termasuk riba hutang, uang di perkumpulan RT gitu ya? ini mungkin eh, pertanyaannya ringan tapi kenyataan, artinya di masyarakat terjadi. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan hukum kredit, ya hukum kredit. Di semboyan di sini kredit barang seperti baju, kompor dan lain-lain. Saya perinci di sini. Jadi hukum kredit ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang syar'i, ada yang haram. Ya. Adapun yang boleh, ya. Ketika di sana, ya. Kredit kepada seorang yang memiliki barang. Contoh di masyarakat ada kredit apa, Pak? Contoh di sini, kredit baju, kredit kompor, apalagi Magicom. Ya, namanya apa, -apa kalau setiap hari itu? Tukang apa? Hah? Eh? Oh bukan bangklo ya Lawe-lawe wek -lawe, ya. Iya, lawela-wek. Boleh patidhe. Ya, perhatikan di sini para jemaah. Kalau akadnya jelas ya, semisal Majicom saja contohnya. Majicom itu harganya saya berapa? Ya, contohlah harganya 350. Itu udah bagus Pak ya? Bagus. Udah bagus sekali ya. Harga cashnya 350. Tapi dari tuang kreditnya karena sudah pesannya kredit memang ya dikreditkan harganya jadi 450 atau kesedikitan ambil untungnya apa 500 Pak? Hah? Eh? 50 ya? Ya atau 500 ya katakan 500 lah. Boleh apa tidak? Ya. Kalau beli cash 350, beli kredit 500.000. Boleh apa tidak? Ya, boleh. Kalau dia sudah menentukan milih saya milih kredit. Ya. Tentunya dengan tidak ada apa? Dengan tidak ada apa namanya? E, denda dan seterusnya. Ya, intinya setiap bulan dia ngangsur semisal 50.000. Ya, berarti berapa bulan? 10 bulan. Boleh atau tidak? Boleh. Atau yang lebih kecil daripada itu baju semisal harganya 100.000 dikreditkan harganya jadi 120.000. Boleh. Yang seperti itu boleh. Atau kredit mebel di apa namanya toko mebel. Boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Yang tidak boleh ya. Ngudi terangan tidak nih, Pak? Nanti Bapak pada sakit, Pak ya. Kredit motor semisal, Pak. Ya Semisal seorang datang ke Mas Sugeng di sini ya, Mas Sugeng saya mau beli motor semisal. Mas Sugeng punya motor Jupiter ya. Di kredit kalau harga cash berapa, Mas? 8 juta. Masih laku ya? Ya, 8 juta. Di kredit 10 juta, boleh enggak? Boleh kalau dikasih PPKB-nya, STNK-nya. boleh kasihkan semuanya. Atau ditahan tapi memang untuk jaga-jaga gitu ya. Boleh. Beda ceritanya kredit motor di dealer. Ya. Kita ya contohnya saya semisal Pak datang ke dealer pengen beli motor Vario, ya. Sampai di dealer ternyata enggak mampu beli cash, ya. Beli Vario berapa juta? Vario sekarang 20 sekian juta ya. Berapa juta? 20 22 juta cash semisal. Karena enggak mampu kredit. Harganya berapa kredit? katakan 28 juta Semisal Datang ke sana diterima baik sama pihak dealernya, kemudian ditawari kredit, ya. Kemudian setelah jadi ternyata kreditnya dengan leasing. Datang pihak ketiga, ya. Ya macam-macam namanya ya. Saya enggak ngomong dealernya, enggak ngomong nama banknya. Yang penting pihak ketiga, Leasingnya tadi dengan nama-namanya. Ya. Kemudian eh, perjanjian setiap bulan ngangsur kepada leasing tadi ya. Leasing tadi itu bukan pemilik barang. Yang punya siapa ini? Yang punya dealer. Ya, leasing tadi itu hanya punya uang. Jadi yang cash ke dealer itu adalah leasingnya. Ya, leasing yang tadi membayar seharga 22 juta. Kemudian kita ngangsur ke siapa? Ke leasing menjadi 28 juta. Ini yang tidak boleh, Pak. Karena di sana sama saja kita itu pinjem uang ke siapa? Kelising tadi 22 juta dikembalikannya 28 juta. Namanya namanya apa ini? Ya, namanya riba gitu ya. Manak gitu kan? Utangnya 22 juta dikembalikan berapa? 28 juta. Berbeda tadi kalau pinjemin sama e, kreditnya sama Sugeng tadi memang punya sendiri, maka apa? Boleh, enggak masalah. Belum lagi ketika dia itu e, apa namanya telat kena yang namanya apa? denda. Kecepetan bayarnya juga kena denda. Oh. Iya itu itu kejamnya riba kayak gitu, ya. Dilunasi juga kena denda. Penalti apa apa namanya gitu ya. Offset, <laughs> Offset <apa gimana> ya bagaimana <laughs> ya? Seperti itu. Jadi itu hukumnya Pak ya. Kalau seperti yang ditanyakan di sini boleh ini. Iya, yang ditanyakan ini kompor, baju, boleh apa tidak yang uh, setiap hari itu ya, 5.000, 10.000 setiap hari boleh. Mau kredit juga boleh enggak masalah. ya enggak boleh malah tadi ketika lewatnya leasing kayak gitu. Bagaimana hukum uh, hutang di RT? Boleh apa tidak? Dirinci. Kalau hutangnya itu syar'i enggak apa-apa, Kalau semisal pengumuran RT, saya juga ikut pengumuran RT. Setiap bulan semisal kita utang 200.000. Ya. Kalau diterima 200.000, kemudian nyournya itu bayarnya itu berapa kali jelas? Enggak masalah. Enggak masalah. Tidak ada yang namanya riba di sana. Tapi bayarnya 200.000. Paham di sini ya? <sumur> Seringnya itu kutanya 200, ketika nerima dipotong 20, ya tidak? Ya, 180 itu nerimanya. Ketika bayar berapa? 200 220 lagi semisal. Nah, itu riba ya. Itu kan untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan bersama. Caranya itu. Ya. Jasa namanya enggak boleh, ya. Intinya kalau sudah ada unsur lebihnya enggak boleh. Ya, qulul qardhin jaranaf fahuwa riba. Setiap pinjaman ya yang diambil manfaatnya itu namanya riba. Ya itu namanya apa? riba. Jadi dirinci di sini. Kalau kumpulan RT-nya tadi itu uangnya tidak ada unsur yang seperti tadi riba, enggak masalah. Utang 200.000 dikasih 200.000, bayarnya dua kali semisal atau tiga kali, boleh. Enggak mengapa. Tapi kalau utang 200.000 dipotong jadi 150.000, bayarnya 220.000, wis ribanya berlipat-lipat. ini enggak boleh. Sebagaimana tadi kredit juga dirinci. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an laa Assalamualaikum warahmatullahi